Bismillahirrahmanirrahim. Jakarta. Ini kan kita meluangkan singgah. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa min syururi anfusina wa min a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wamay yudlil fala an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la illa wa antum muslimun amma ba'd Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha Ka muslimin dan muslimat para hadirin bapak-bapak ibu-ibu saudara saudari adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah para hadirin di Masjid Al Hasanah Terben, Yogyakarta dan juga para pendengar setia Radio Muslim 1467 AM Rahimani wa rahimakumullah dimanapun anda berada Dan juga radio-radio yang lain Yang mungkin ikut menyiarkan uh, kajian kita kali ini Rahimani wa rahimakumullah pada kesempatan malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan Al-Khauf Rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang dengan rasa takut itu Dengan tumbuhnya rasa takut dalam diri kita Kita berharap agar semakin dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan segala macam bentuk ketaatan dan menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan dan itu adalah buah rasa takut ada sebagian orang yang merasa takut takut akan dosanya takut akan siksa tapi yang timbul malah putus asa ini berarti salah Rasa takut yang salah. Rasa takut yang salah itu justru akan membuat orang putus asa. Dia berhenti dari melakukan ketaatan, terus saja bergelimang ke dalam kemaksiatan, dan putus asa dari rahmat Allah. Dan ini melanda para pelaku kemaksiatan. Sebagian pelaku kemaksiatan itu Merasa dirinya kotor Dia takut kepada Allah Dia merasa tidak layak untuk bersama dengan orang-orang yang soleh Dia merasa dirinya tidak layak untuk masuk ke dalam masjidnya Allah Dia merasa bahwasanya dirinya tidak lan, tidak, tidak pantas lagi menutup aurat pakai jilbab dan yang lainnya karena merasa dosanya sudah terlalu banyak sehingga timbul putus asa ini rasa takut yang salah sementara rasa takut yang benar adalah justru rasa takut yang semakin mendorong seseorang untuk semakin semangat dalam melakukan ketaatan dan Memberikan kekuatan pada seseorang Untuk berhenti dari Kemaksiatan Dan justru semakin berharap Kepada Allah Itulah rasa takut yang yang benar Mudah-mudahan Allah SWT Nasallahan Yarsukuna al minhu Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah SWT Berkenan untuk memberikan Rasa takut yang benar ini Kepada diri kita semuanya Allahumma amin pada kesempatan yang terakhir kita terhenti pada hadis ke 401 bab khauf. kita akan membaca hadis selanjutnya, yaitu 402 dan seterusnya. Qala imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis ke-402 Anil Miqdad radhiyallahu ta'ala anhu dari sahabat Al-Miqdad. Mudah-mudahan Allah meridai beliau. Qal dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yaqul, Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuduna shamsu yawm al-qiyamati min al-khalqi. Pada hari kiamat Matahari didekatkan Kepada para makhluk Pada hari kiamat Matahari didekatkan kepada para makhluk Hatta takuna minhum Kamik dari milin Sampai jarak Dari mereka Jarak matahari dari mereka Hatta takuna minhum Kah seperti mit milin, seperti seukuran mil, satu mil, seperti seukuran satu mil. Kala Sulaim ibnu Amir berkata Sulaim bin Amir Rawi Anil Mekdad, iaitu Rawi yang meriwayatkan dari Sahabat Al Mekdad, muridnya Al Mekdad. Fawwaz lima katakan. Fawwālahi ma'adri ma'ya ini ma ma ma'ya ini bil mil demi Allah saya tidak tahu apa yang dia maksud dengan mil di sini. Jadi makna mil ini memiliki beberapa makna. Yang dimaksud yang mana saya tidak tahu. Amaf asamaf amasafatal ardi. Apakah dia memaksudkan mil masafatal ardi jarak mil dalam ukuran Ukuran panjang 1,6 Sekian kilo Satu mil Kalau dalam ukuran panjang berarti 1,6 ya? Sekitar itu, 1,6 kilo Wah, Ini dekat sekali Kalau yang dimaksud mil itu adalah Ukuran tanah Satu mil Jarak seperti ini, itu dekat sekali 1,6 kilo, enggak sampai 2 kilo Dan jarak kita dengan matahari sekarang sudah jauh sekali dan rasanya sangat panas Berapa jarak kita dengan matahari? 100 40 Juta Tahun Hah? Berapa? Saya tanya ini, ahli fisika 100 Mana ahli apain nih? Ah, matahari mana ahli matahari? 140 juta Tahun cahaya Syekh, masih ingat enggak? Jurusan apa antum? Oh, boleh sudah. Ya, itu tahu tuh harus ini. Matahari hari ini jaraknya berapa biar enggak terlalu panas ini itu. Ada yang ingat, ya kan? Sekitar saya ingat saya 140 juta tahun cahaya Betul begitu? Saya ingat-ingat saya Pelajaran SMA dulu Apa saya yang lupa-lupa ingat? Jauh sekali pokoknya Sangat jauh sekali Kemudian sepanas itu Didekatkan 1,6 km Tentunya akan sangat panas Makanya tidak heran Kondisi hari kiamat itu sangat panas Dan sangat menakutkan Dan manusia akan Sebagian mereka akan tenggelam di dalam keringatnya Sebagaimana yang sebagian hadis telah kita ketahui Dan sebagian hadis akan menyusul Kondisi yang sangat menakutkan Beliau mengatakan La adri mada ya'ni bil mil saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil di sini al-ardi. Apakah itu jarak ukuran di muka bumi Ini 1,6 km A Amil mil Alladhi tuqtahal bihil ainu Ataukah dia mil Yang dimaksud di sini adalah Alat yang digunakan untuk mengambil celak Celak itu kalau botol celak Ibu-ibu tahu ada tangkainya yang dimasukkan ke lubangnya ya, Untuk mengambil serbuk celak Kemudian setelah itu di Oleskan Tangke celak Setahu saya tidaklah terlalu panjang 5 cm 10 cm 15 cm saya belum pernah melihat Kalau dalam jarak satu mil yang pertama saja sudah sangat dekat apalagi ini mil yang bermakna celak tangkai celak tentu sangat e, sangat dekat sekali dan ini semuanya gampang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala di pada hari kiamat matahari akan didekatkan fa nas ala qadri a'malihim fil araq sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam selanjutnya Tadi itu salah dari rawi dari sahabat nikdad Muridnya sahabat nikdad nah, Setahu mereka mil itu ada dua makna itu tadi Kemudian Rasul Alaihi Wasallam melanjutkan Fayaqunun nas Maka manusia pada hari itu Ala qadri a'malihim fil arak Mereka Tenggelam di dalam arak di dalam keringat mereka, ala qadri a'malihim, sesuai dengan kadar amalan mereka. Faminhum, man yakunu ila ka'baysh, di antara mereka ada yang, keringatnya sampai, di kedua mata kakinya. Rasulullah mudah mudahan Allah menyelamatkan kita semuanya. Wa minhum man yakunu ila rukbataysh, di antara mereka ada yang keringatnya sampai dua lututnya rukbatai. Wa minhum man yaqulu Di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke pinggangnya hiqwai. Wa minhum man yuljimuhul araqu Di antara mereka ada yang keringatnya menyumbat hidung dan telinganya. Seperti lijam. Kata-kata yuljimu dari al-jama yuljimu. Ini mengekang. Mengekangnya. Dan mengekang itu dari kata tali kekang. Tali kekang itu adalah tali yang biasanya diletakkan di mana? Hidung dan mulut. Jadi sampai batas ini. Itu keringatnya. Nasallahu alaihi wasallam wa ashara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ila fi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat dengan tangannya ke arah mulutnya jadi sampai arah arah mulut talikat kan misalnya dipasang di hidung kemudian ditarikkan ke arah ke arah mulut Nasallahu alaihi wasallam hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis ini menggambarkan betapa hari kiamat itu sangat dahsyat dan menggambarkan bahwasanya manusia pada hari itu dalam satu kondisi yang sangat sulit ya, sesuai dengan amalan amalan mereka oleh sebab itu hadis ini memotivasi kita untuk memperbanyak amal baik. Dan meninggalkan amal buruk. Kita senantiasa mohon ampun kepada Allah. Dari amalan-amalan buruk yang telah kita lakukan. Baik dengan memperbanyak istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau dengan zikir-zikir yang lain. Karena zikir itu adalah termasuk kebaikan. Walhasanat yudhibnas sayiat. Kebaikan itu akan menghapus keburukan atau dengan amal-amal saleh yang lain. As-salawatul khamas wal jumu'atu ila al-jum'ati wa ramadanu ila ramadhana wal umratu ila al-umrati kafaratun Salat lima waktu antara satu salat dengan salat yang lainnya Antara satu Jumat dengan Jumat yang lainnya Antara satu Ramadhan dengan Ramadhan yang lainnya Nasallahan yubaldiqna Ramadhan Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita ke Ramadhan Tahun depan kita tidak tahu sampai atau tidak ya, Baru tiga bulanan berlalu Ramadhan Tapi kadang kita sudah lupa Mudah-mudahan Allah menyampaikan lagi Allahumma amin Ramadan ke satu, Ramadan yang lainnya Dan umrah satu ke umrah yang lainnya Itu adalah penghapus dosa Selama dosa itu bukan dosa Dosa besar Mas'allahan Ya'fu' anna sayyiatina muda Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita Allahumma Amin. Dengan amal-amal soleh Apapun Apapun bentuk amal soleh itu Ya'arhamu'ala Ya'arhamu'ala kalau memang itu diniatkan karena Allah maka akan menjadi ampunan bagi bagi kita, insyaAllah Taala. Dikir, setelah sholat seperti yang saya sampaikan dan yang lain-lain. Nah, melangkah ke masjid dalam keadaan sudah berwudu ya, maka diusahakan kalau pergi berwudu ya eh, per, pergi sholat sudah dalam keadaan apa berwudu. Apalagi jaraknya jauh kayak kita ini. Sebagian bukan di sini, Mungkin dari Gamping Mungkin dari Prambanan Jalan Solo maksudnya Bukan dari ya, Mungkin dari sana Luar utara sana Kalau dari sana sudah berwudu Maka Itu kan entah bagaimana caranya Allah menghitung, kalau melangkah berarti dengan langkah Kalau roda saya tidak tahu caranya Ya Khaifiyatnya hey, tidak tahu, itu adalah ampunan Ampunan dan Angkat derajat, ampunan mengangkat derajat, ampunan mengangkat derajat Jadi Biasakan kita ini berwudu ya, Ketika akan pergi ke masjid Dan juga biasakan kita menjaga wudu Kata Rasul S.A.W Man hafadha Alal, alal wudu' fahuwa mu'min Orang siapa yang berusaha menjaga wuduknya maka dia mukmin. Ia ya. ini yani, menjaga wuduk itu kalau batal wuduk lagi berat sah. Saya gampang, anu weh ya, gampang kentut dan yang lainnya. Ya kalaupun setiap kentut tidak bisa wuduk maka setiap pergi ke kamar mandi keluarlah dan keadaan sudah berwuduk atau setelah itu pergilah ber. Menurut minimal seperti itu kita mulai berlatih. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam kan yuhafiddu alal wuduih. Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaga wudunya. Beliau sallallahu alaihi wasallama. Dan beliau tidak ingin menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Makanya pernah suatu saat disalami Assalamualaikum, enggak jawab. Kenapa? Dia bergegas ke belakang ya, berwudu, kemudian setelah itu baru menjawab. Kata beliau, kenapa kau tidak menjawab? Karena saya tidak ingin menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan apa? Suci. Padahal di diriwayatkan yang lain kana yadhkurullaha fi kulli ahwali Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyebut nyebut Allah dalam setiap keadaannya. Berarti dia senantiasa dalam keadaan apa? Suci. Karena kalau dia enggak suci enggak akan menyebut nama Allah. Itu pemahaman yang bisa diambil dari hadis tersebut. Kalau dia tidak suci, dia enggan untuk menyebut nama Allah. Dia ingin menyebut nama Allah dalam keadaan apa? Suci. Padahal dia senantiasa menyebut nama Allah sebagaimana Dia nasihatkan kepada para sahabatnya la yaza lisanu karatban mindikrilla senantiasa lisanmu itu basah dengan dikir kepada Allah maka ini cara-cara untuk mendapatkan ampunan Allah. Kak kata Rasulullah saw walan yahlika ala Allah illa halikun. O K maka Maqallah saw tidak ada orang yang celaka, kelak di hadapan Allah, kecuali memang benar-benar orang yang celaka. Tidak akan ada orang yang celaka di hadapan Allah, ini betul-betul dapat siksa dari Allah, kecuali benar-benar orang yang celaka. Orang yang tidak diampuni oleh Allah, yang tidak ada usaha untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Tidak berharap untuk mendapatkan ampunan dari Allah Celaka Jadi potensi untuk diampunkan oleh Allah itu besar inna, rah inna rahmati wasiat Ghatabi Sesungguhnya rahmatku Ampunanku Melebihi Kemurkaanku Maka mari kita ini Terkadang kita ini banyak Bukan terkadang manusia banyak salah, banyak dosa, banyak kemaksiatan, tapi jangan putus asa. Allah lebih mampu untuk mengampun memberi ampunan kita. Dan sangat mampu. Ya ibadi law ataitani law ataitani bi kurabil ard khataaya fa lam yushrik bi syai'an la ataituka bi maghfiratiha maghfiratan. Laatay tukah bikurabiha makfiratan, okamakala. Oh, Sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis kunci. Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, wahai hambaku, seandainya engkau melakukan dosa sepenuh bumi, dosa sepenuh bumi, timbangannya berat sekali, sepenuh bumi. Ini bumi dan isinya. Misalnya ditimbang seberat itu dosa seorang hamba selama dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka persekutuan Allah ini harus betul kita wanti-wanti ini. Terutama di bulan-bulan kayak gini ini. Di bulan Muharram, bulan bulan Suro yang dianggap apa? Bulan yang keramat. kalau bisa Sebagian orang berkeyakinan bahawa tidak boleh mengadakan apa? Pernikahan di bulan apa? Surah antum nikah. Di bulan Suro. Minta kepada Allah. Ya Allah, ini peperangan antara hak dan batil ini. Ustaz sudah nikah. Ya. Dukung teman antum. <tik> untuk melakukan misalnya bulan surawai apa-apa saya ada anak apa-apa yang nikah saya mesti anak apa-apa nah. bismillah pokoknya kan begitu jadi kesyirikan ini nomor satu harus kita hilangkan dari diri kita dari rumah tangga kita dari keluarga kita jangan sampai kita minta pada Allah dijauhkan dari kesyirikan kan ini kunci utama ampunan Allah selama seorang hamba tidak menyukutkan Allah Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "La'ataituka bi qurbiha maghfiratan." Kalaupun engkau melakukan dosa sepenuh bumi, selama kau tidak melakukan kesyirikan kepadaku, mati dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan padaku, "La'ataituha la'ataituka bi qurbiha maghfiratan." Niscaya aku akan bawakan ampunan buatmu sepenuh bumi itu. Ringan bagi Allah untuk mengampuni Salah satu sifat Allah adalah Nama Allah adalah ghafur Adalah ghafar Tawab Rahman Rahim Syakur yang Maha membalas Amalan meskipun sangat apa? Sedikit ses Seperti apapun amalan kita Yang kita kerjakan Sekecil apapun Allah akan balas Maka mari kita Banyak-banyak uh, mohon Ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Berusaha untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan kepada Allah Kalaupun terjerumus jangan putus asa Terus kita berusaha untuk Bertobat Dan memperbaiki diri Nah ini hadis ke 302, eh 402, hadis ke 403. Sena se semakna. Berkata al Imam al Nawawi, wa an Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan Allah meridainya. Anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ya raqun nasu yaumal qiyamati pada hari kiamat manusia akan mengeluarkan keringatnya hatta yadhaba araquhum fil ardi 70 dhira'an Sampai kemudian keringatnya itu mengalir di permukaan bumi sejauh tujuh puluh ziroh, sangat banyak. Wajul hatta ybluga azanahum dan akan membungkus mereka, menenggelamkan mereka sampai mencapai telinga-telinga mereka. Tentu hadis ini diterangkan dengan hadis yang sebelumnya. Bahwa tidak semua orang seperti itu. Ada yang keringatnya sampai mana? Mata kaki. Ada yang keringatnya sampai lutut. Ada yang keringatnya sampai pinggang. Ada yang keringatnya sampai mulut. Atau sampai telinga. Ini semua tergantung pada tingkat amalan e, ketika dia hidup di dunia. Makanya... Banyak orang mengatakan Dalam pepatah mengatakan Dunia itu ibarat apa? Ladang ya Dunia Mazra'atul akhirah Dunia itu adalah Pertanian Untuk Akhirat Apa yang kita tanam di Ketika kita hidup di dunia Nanti akan kita panen Kelak di Akhirat In syarrun Fasharr In kana Syarrun In kana Syarrun Fasharrun Wa in kana Khairun Fa Kalau yang kita tanam buruk, ya munculnya akan buruk. Kalau yang kita tanam baik, maka akan menghasilkan kebaikan insyaallah taala. Hadis ke-404. Wa anhu, yang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Hadis yang cukup me- yang cukup luar biasa yang hadis yang luar biasa ini. kuna ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam suatu saat kami sedang bersama dengan rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata abu hurairah it samia wajbatan tiba-tiba beliau dan juga yang hadir saat itu mendengar wajbatan Suara benda berat terjatuh. Ya, suara benda berat yang terjatuh, menggelegar jatuh. Ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Atadru nama hadha? hal tadru nama hadha? Apakah kalian tahu suara apa itu? Kata para Sahabat, kurna kata para Sahabat. Allahu wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Ada adab. Ini adab yang diajarkan oleh para Sahabat kepada kita. Kalau memang tidak tahu, maka katakanlah apa? Allah alam. Siapapun kita. Ya, siapapun kita. Kalau anda mengajar anak-anak kecil. Anda tidak tahu jawabannya. Enggak usah ngerekam-rekam. Ya, pengin nunjukkan bahwasanya sing jenengi ustaz iki mesti luih pintar saka cah, -cah TPA. Oh ndak, Kadang mereka itu muncul pertanyaan yang kita tidak bisa menjawab. Ya katakan wallahu taala alam, tidak tahu nak. Coba nanti saya tak tanya dulu ya. Jadi jangan kita ini merasa apa? Ee uh merasa tidak enak kalau memang tidak tidak tahu ya. biasakan kita ini mengucapkan yang seperti ini tidak tahu ya, tidak tahu dong pertanya penanya itu sudah semangat bertanya jadi gini ustaz gini gini gini ini jawabnya allahu a'lam nemes ya, ya. nah orang yang lebih utama dari kita saja mengatakan tidak tahu Imam Malik radhiyallahu taala anhu Imam Imam ahli Madinah ulama pe penghulunya pemimpin ulama di kota Madinah masyaallah Imam Malik yang mengarang kitab Muwatta ya yeah. Ketika disodori pertanyaan sekian puluh pertanyaan yang dia jawab cuma beberapa saja, sisanya dia katakan tidak tahu. Apa kata penanya jauh-jauh saya datang Imam Malik untuk bertanya, kok malah katakan tidak tahu? Gimana hmm. kamu jadi celak? Kata Imam Malik tidak apa-apa silahkan sebarkan saja di orang-orang. Katakan Imam Malik katanya tidak tahu katanya. Jadi bagi Imam Malik biasa. Kata tidak tahu itu adalah biasa. Karena banyak yang kita ini eh, apa namanya, walaupun sudah belajar, masih banyak hal-hal yang kita ini tidak tidak tahu. Siapapun Anda, Anda guru TPA, Anda guru SD, Anda guru SMP, Anda guru SMA, siapapun Anda, kalau memang tidak tahu, maka katakan tidak tahu. Qaul nah. <Selengkir> berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hada hajarun." Itu adalah suara batu. Rumia bihi finar. Yang dilemparkan ke dalam neraka. Mundu sab'ina kharifan. Sejak 70 kharif. Sejak 70 tahun. Berapa tahun? 70 tahun dilempar. Suaranya kedengar. Berarti kira-kira batunya besar atau kecil? sar yahwi ya. fi terus meluncur ke arah neraka al-an hatta intaha ila qariha sampai sekarang ini sehingga sampai ke dasarnya itu di zaman siapa kata-kata ini rasulullah s.a.w alaihi wasallam ketika itu beliau berumur 60-an beliau meninggal 63 tahun Hitungan hijriyah Hitungan hijriyah itu ya berarti setiap 30 tahun tambah 1 Kalau Anda mengaku umur 30 sesungguhnya umur berapa? Sudah kurang 31 tahun ya Kalau Anda 60 berarti itu sudah saatnya Karena berarti 62 tahun sedikit lagi sudah ya. 63 sudah tarulah ketika itu Rasulullah SAW mengatakannya ketika berumur enam puluhan tahun ketika berumur berapa? enam puluhan tahun nah, batu itu dilemparkan berarti sebelum sebelum lahirnya Rasulullah SAW sepuluh tahun sebelum lahirnya Rasulullah SAW diluncurkan dari bibir neraka batu besar Tentu gerakannya bukan seperti daun Yang melayang sana kemari Atau mungkin batu kecil yang gerakannya kecepatannya tidak Orang bicara hukum apa? Gravitasi eh? Orang bicara hukum gravitasi Ya hukum Allah Namanya benda itu kalau kecil ya jatuhnya pelan Kurang mantep Tapi kalau besar ketepuk Nah ini batu ini Sejak 10 tahun sebelum lahirnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sudah dijatuhkan Sampai di kerak neraka Pas saat itu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk Dengan para sahabatnya. Selama itu meluncur Terus InsyaAllah Bisa dibayangkan dalamnya neraka Kayak apa Masallahan Yu'idhana minal nar Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua dari api neraka. Fasamik tun wajbataha. Itu tadi. Dentuman yang kalian dengarkan tadi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini menunjukkan tentang dalamnya neraka. Ya, dalamnya neraka dan jauh sekali keraknya dan bahwa e, bahan bakar neraka salah satunya adalah apa? batu. Ustaz, apakah cuma satu batu? Allah perdengarkan satu batu di zaman siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan didengarkan oleh para sahabat. Itu karomah sahabat. Tidak menutup kemungkinan sekarang masih ada batu-batu berjatuhan dan dijatuhkan ke arah neraka. Tidak menutup kemungkinan Tapi yang diperdengarkan cuma Satu saat itu Karomah para sahabat Mereka diizinkan oleh Allah Mendengar suara Jatuhnya batu ke dalam neraka Dan ini luar biasa Mereka juga diizinkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mendengar suara rintihan Batang onta eh, Batang kurma Ya seperti rintihan seekor unta atau anak kecil nangis semuanya mendengar para sahabat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah di atas mimbar yang baru tiba-tiba terdengar suara rintihan seperti rintihan anak kecil ngrieng kalau boleh dikatakan bahasa kita apa ngrieng maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati mimbarnya yang dulu yang terbuat dari batang kurma yang sudah tua, dielus-elus sama beliau, masyaAllah, akhirnya diem itu, masyaAllah. Jadi batang kurma saja berpisah dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nangis, masyaAllah. Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa kalau kita bayangkan betapa orang itu mubarak sekali Rasululloh sallallahu alaihi wasallam dicintai sekali sampai orang-orang Romawi, orang-orang Persia -orang itu melihat para sahabat bagaimana mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan Wah, wahai kaisar ini kita perang melawan mereka enggak mungkin bisa menang katanya karena kita berhadapan dengan satu kaum yang mencintai nabi mereka itu lebih dari kecintaan kita kepada kaisar kita melihat kata utusan orang-orang Romawi kita melihat mereka itu berebut air tetesan wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ludahnya pun diperbutkan. Ini tidak mungkin bisa menang melawan orang-orang yang kayak kayak gitu. Sahabat orang-orang yang luar biasa, sehingga mereka berhak untuk diberi karomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendengar dan gelegar batu yang jatuh dalam neraka dan yang lain-lain. Ya. Kemudian diantara yang bisa kita ambil dari hadis ke 4404 40, ini adalah metode pengajaran. Di antara metode pengajaran itu adalah bagaimana seorang pengajar itu membangkitkan apa namanya perhatian sang siswa. Jadi tidak tidak apa namanya monoton. Bisa berupa dengan pertanyaan. Halta druna. Mahada. Tahu gak kalian apa itu? Ini suara yang terdengar. Bisa kita wakili mungkin dengan gambar. Mengawali pelajaran dengan gambar. Atau mungkin mengawali pelajaran dengan sebuah kisah dalam kisah-kisah sahabat. Atau dalam kehidupan kita. Baru setelah itu kita masuk ke dalam materi. Begitu. Itu cara tentunya... Ini saya hanya membaca di sini. Ya, Panjenengan yang lebih yang pengajar senior yang lebih faham di sini dikatakan isarul muallim alim timam walintibah koplal bayan. Bagaimana sang pengajar itu membangkitkan perhatian e, para hadirin sebelum memberikan keterangan. Saya diberi cerita oleh putra Syekh e, Syekh Abu Bakar bin Jabir al Jazairi, ya rahimahullahu Taala. Namanya Sheikh Abdul Rahman bin Abu Bakar Jabir Al Jazairi dulu mengajar saya uh, usulul dakwah kalau tidak salah. Bagaimana cara-cara berdakwah. Dia menerangkan di antara tarikhoh yang digunakan atau jalan yang digunakan oleh Sheikh Abu Bakar bin Jabir Al Jazairi terkadang memang apa namanya menakjubkan. Pernah dia suatu saat diminta untuk mengisi sebuah pengajian di luar Saudi. Setelah orang-orang berkumpul Dia mengucapkan salam Syekh Abu Bakar bin Jabir al jazairi Penulis tafsir yang sangat terkenal Rahimahullahu ta'ala uh, Tafsir Aisyarut tafasir ya. Tertulis dalam lima jilid Sangat bagus Tafsir itu untuk para pemula Seperti kita Seperti kita ini Ketika diminta untuk memberikan ceramah di luar negeri, diminta untuk ber berbicara tentang kodok dan kodar. Al iman bil bil kodar. Maka setelah beliau memberikan mukodima, ya, e, mukodima pembukaan, kemudian tiba-tiba dia diam sejenak. Setelah itu tiba-tiba, jangan kaget tapi uh. meja nya dikebrak. Orang yang hadir, wah ini saya marah-marah, apa ini? Ini ada apa sih? Kata sih, pukulan saya ini katanya Sudah ditulis oleh Allah 50 ribu tahun Sebelum diciptakannya bumi dan langit Ini ingin menggambarkan bahwasanya segala sesuatu Itu sudah ditulis oleh Allah berapa? 50 ribu tahun sebelum penciptaan bumi dan langit Alhamdulillah. Hanya nanti kalau bicara tentang takdir. <laughs> gitu. <laughs> Ini salah satu cara untuk bagaimana membangkitkan uh, apa namanya? Uh, semangat para pelajar untuk untuk belajar. Bahkan juga guru itu sangat tidak dianjurkan itu duduk terus. Terkadang harus berdiri. Karena kalau duduk terus itu murid itu matanya diam terus. Lama-lama konsentrasi itu tembus badannya guru Enggak tahu kemana itu nah, Sangat disarankan guru itu kadang berdiri Bahkan dalam teori pengajaran kita Enggak boleh guru itu duduk Terutama yang metode klasikal Mulai berdiri Saya punya guru dulu, guru tawahid Ya seperti itu Mulai datang, enggak pernah yang namanya duduk termasuk guru tadris, metode pengajaran guru saya itu nggak pernah duduk jalan kesana kemari kesana kemari masyaAllah jadi mata ini kan yang sehat masyaAllah nah akhir InsyaAllah mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallahu bihamdikallah ilaha illa anta Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh